Nih,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 Ya Allah, masya Allah, luar biasa sangat. Ya, apa? Aku, aku, aku, aku pribadi uh, terharu banget kita lepas dari mana jauh-jauh datang, datang datang ke alat tif buat buat belajar masya Allah luar biasa banget. Semoga kita juga di lain kesempatan di majlis beragam itu kita bisa diringatkan langkah kaki kita ya, teh. Semoga kita juga bisa diberi hidayah buat tetap bisa bisa kayak teh atau Kayak Tel Selfie ini luar biasa banget ya Aduh, aku jadi terlalu gini uh, Kita kasih hadiah lagi buat Tel Selfie Buat Selfie semoga bermanfaat, sudah jauh-jauh Itu pun untuk kajian selanjutnya Silvia jangan bosan. Alas hmm. iya Ada setiap pengumuman Katanya untuk mengambil Honda Jazz D110C Mohon untuk Oh DDC D11DDC Mohon untuk dipindahkan Terlebih dahulu Untuk ini HondaJS D11DDC Mohon untuk dipindahkan terlebih dahulu nah, Lanjut ya Hadiannya masih banyak banget Tadi yang Jawab pertanyaan Umudah Yang paling awal datang Umudah Yang paling jauh Umudah Sekarang hmm, Kita mau bertanya Di sini siapa yang Usianya udah lewat dari 60 tahun Umi, oh aku ini kita manggilin Umi atau Ibu Ute? Okay, oh terserah aja ya Eu, Umi, Uminya boleh ke depan dulu ngobrol di depan? Iya <twarna> yeah, soalnya Ibu ya. Kita ngobrol dulu sebentar. Ya, Gak apa-apa. Panggilnya <tik> ya. Umi aja. Ya? Boleh. boleh Umi aja. Umi Umi nampi siapa? Oh ini Umi Alis. Oh iya, aku baru iya. Sudah dengar Oh itu enggak ada nih. Sudah ada. Nah, ada. Uh, umi sekarang kalau boleh tahu usianya berapa Umi? 61, iya, iya betul tadi pertanyaannya siapa yang lebih dari 60 tahun betul 61, 55 55 OIS oh, harok 2016 61 tahun masih awal banget ya, udah maksudnya jangan tua, ya maksudnya belum tua terlalu ini, ya? udah udah ya, udah udah matang untuk <laughs> katanya, udah matang dan uh, masih banyak di luar sana yang masih muda muda tapi agak mau sebuah belajar Tapi Umi Elis ya oh masih luar oh, biasa banget Masih datang ke kajian hari ini pagi-pagi dengan pasti dengan kesibukannya yang lain ya Umi ya? Oh udah pensiun, oh ya beda <laughs> pensiun katanya tapi luar biasa banget semangatnya Semoga kita juga tata-tata yang masih muda di sini tata-tata yang masih muda bisa Bisa sama seperti ini UELIS ini Bisa nanti semakin dewasa semakin dewasa tetap toleran ilmi tetap semangat buat belajar ini biasanya Umi uh, kajian sehari hari apa? Masuk tujuh. So sudah membuka acara ini dari tante namanya, teh ya. eh, eh, kita kan ya eh, captionnya di Instagram di media sosial itu tentang eh, cantik cetar membahana gitu teh. ya kira-kira eh, kenapa sih teh kita harus eh, tahu tentang cantik cetar membahana kayak gitu teh? apa sih sebenarnya cantik cetar membahana itu gitu menurut tante gitu? <tentuk> <tentuk> <tentuk> Oke. Okay. Jadi cetar itu Nanti kita Arahnya adalah Penasaran gak? Sengaja diam dulu ya. <laughs> uh -huh. okay. Jadi yang cetar itu Bukan hanya bebek cetar uh -huh. Kalau kita makan kepedesan Waduh cetar banget ya uh -huh. Jadi yang cetar itu Adalah rasa Yang kita miliki kepada Allah Allah yang membuat Kita cetar Allah yang cetarkan hati kita Kalau kita suka dekat dengan Allah Maka Allah juga akan berikan cetar itu kepada kita nah, Jadi Allah engkau adalah zat yang maha cetar Engkau merasuk ke dalam sukma Tembus ke dalam tulang sum-sum Nah itu bukan bebek presto ya Tapi itu Allah yang mengalir di dalam nadi kita, Allah yang mengalir ya di dalam jiwa kita Allah yang mengalir nanti dalam karakter kita Sehingga siapapun kita, apapun kita ya Hobi kita apa saja, pekerjaan kita apa saja Mau ibu-ibu, mau yang masih muda, yang sudah menikah, yang belum menikah Semuanya insya Allah bakalan cetar Kenapa? Karena kita bersama zat yang maha Cetar, uh, uh, nanti uh, apa itu bahasa Arabnya cetar? Sudah tahu apa itu bahasa Arabnya cetar? <laughs> Yang sudah belajar bahasa Arab ada belum? Oke, okay. uh, nanti saya akan katakan bahasa Arabnya cetar, tapi kalau salah jangan protes ya, karena ini suka-suka saya. <laughs> uh, uh. Jadi uh, cetar ini sering sekali kita um, baca di uh, solat-solat kita. Dia berada di surat Al Ikhlas. Kulhu Allahu ahd Allahussamad. The next nanti saya jelaskan. Okay terima kasih. Uh, mungkin itu sedikit bocoran dari Tete ya tentang uh, materi kajian hari ini yang cantik cerita banyak. Aku mungkin uh, supaya di sini lebih memahami lagi tentang uh, materi kajian hari ini, mungkin saya serahkan saja langsung kepada. Tata. Saya ingin kita Memulai kajian kita Dengan menyebut nama Allah ya uh, Mendadak puitis Kepada Allah uh, uh. Tapi uh, Untuk sementara saya pakai bahasa Arab Nanti akan ada Door prize dari saya ya Acaranya mendadak puitis Kepada zat yang maha Mencetarkan hatiku Oke okay, siap uh, uh, Puisinya nanti, disiapkan nanti Oke. Okay. Allahu Rabbuna Huwal Ilahu. Lahu minal Asma'i Mastafahu. Al-Wahidul Hayyudhal Malik. Malikul Malikul Syariku. Pesaikuti saya bareng-bareng 1 2 3. Allahu Rabbuna huwal ilahu Ulang, yuk oh. Allahu Rabbuna huwal ilahu Pakai ini, supaya saya dibantu Satu, dua, tiga Allahu Rabbuna huwal ilahu Lahu minal asma'i mustafahu Yuk Allahu mina al-asmai mastaqahu al-wahid al-hayy yo al-hayy dal maliku belum mapal yo al-wahid al-hayy yo al-wahid al malik Wal malikul malikula syariku Wal malikul malikula syariku Baru lagi yuk Satu, dua, tiga Allahu rabbuna wal ilahu Lahu minal asma'i mustafa'ahu al wahid One. Oke. Okay. Kita, kita baca bersama surat Al Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Kalau di terjemahan Al-Qur'an apa coba lihat? Allahus Samad. Di terjemahan Al-Qur'an apa? Ya? Sudah ada yang nemu? Jadi selama ini ketika kita baca Allahus Samad maksudnya apa itu? Artinya apa itu? Angkat tangan deh, biar satu orang. Tempat bergantung, ya. Allahus somat adalah Zat yang maha Bisa kita harapkan ya Tambatan hati Sandaran jiwa ya The most wanted kita adalah Allah Disebut namanya Hati kita Senang seketika Cetar banget Pecah banget Bukan pecah makin sedih Bukan pecah makin Suram ya Tapi pecah makin happy Itu nama Allah Jadi sampai ada seorang sahabat Dilaporkan Dilaporkan oleh Sahabat yang lain Apa kasusnya kata Rasul Ya Rasulullah ya e, Orang yang kau utus ini Hari-hari kami sholat di belakang dia Kemudian Ternyata yang dia baca Ya selalu al ikhlas. Uh -uh. Jadi ditanya oleh Rasul kenapa aku selalu baca al ikhlas? Ya Rasulullah di situ ya ada satu sifat Allah asma Allah yang bikin aku cetar banget, yang bikin aku melting, yang bikin aku enggak kuat. Uh -uh. Aku selalu ketagihan menyebutna namanya aku selalu apa ya terkatung-katung tanpa mengingat dirinya siapa dia as-somat jadi as-somat itu sandaran jiwa tambatan hati ya yang ketika kita sebut namanya kita bisa senang seketika pernah nggak ngerasain ini kayak gitu pernah nggak harus dicoba ya bahwa kita ini memiliki tambatan hati yang maha cetak jadi eh, eh, pesan dari saya atau nasihat dari saya, pilihlah tambatan hati yang cetar membahana, jangan yang abal-abal. Nah, ya tahu ya bedanya mana yang cetar, mana yang abal-abal. Yang abal-abal itu nanti bikin teteh-teteh di sini menangis-nangis. Kalau sudah menangis-nangis siapa yang bisa tolong? Maaf saya tidak bisa tolong. Kenapa? Karena teteh sudah salah meletakkan tambatan hati atau sandaran jiwa. Oke. Jadi tetap waspada dan tetap teliti tambatan hati kita ini model yang cetar atau yang model abal-abal. Oke. Cirinya seperti apa kira-kira? Yang Cetar yang benar-benar real ya. Alladi lam yuhihi bumandaa. Alladi lam yuhihi bumandaa itu sifat dia nggak pernah mengecewakan. Terutama ketika kita berharap, terutama ketika berdoa, ya bersyukurlah kita memiliki Allah yang tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa sekarang banyak sekali orang yang e, apa kecewa kemudian sedih kenapa karena dia berharap penyebab kecewa penyebab kesedihan karena berharap berharap nggak apa-apa kalau itu kepada Allah tapi kalau kepada selain Allah hasilnya apa kecewa makanya ke, kalau apa e, kalau kata anak-anak muda stop expecting jadi berhenti berharap maka kalian bisa atau teman-teman nanti bisa stop uh, apa? disappointing. Jadi berhentilah berharap, maka engkau akan terhindar dari kekecewaan. Nah, ini enggak berlaku. Ini hanya berlaku kepada yang abal-abal. Yang model yang model yang kita inginkan di surat Al-Ikhlas ini tidak pernah mengecewakan. Apapun yang kita inginkan, Allah mudahkan apapun yang kita harapkan Allah berikan. Jadi alladzi lam yukhayyibu man da'a yang tidak pernah mengecewakan uh, orang yang berdoa. Kemudian apa lagi sifatnya? Sifatnya itu kemarin banyak yang uh, curhat ke saya. Saya bisnis ini janji begini janji begini ternyata tidak ditepati. Heeh. Uh -uh. Jadi begitu sifat e, sifat manusia ya banyak berjanji namun tidak ditepati. Kemudian saya katakan kamu harus maka, e, berterima kasih kepada dia. Kok bisa saya terima kasih kepada dia? Karena dia telah mengajarkan satu ayat. Ayat apa itu? Innallaha la yukhliful miat. Hanya Allah saja yang tidak ingkar janji. Yang lain ingkar janji ya karena mereka abal-abal. Jadi e, sifat asma yang kita tambatkan harapan kita kepadanya tidak pernah ingkar janji. Semua janji-janjinya ya pasti akan ditepati. Janjinya apa saja misalnya? Yang bersabar Allah tolong. Itu janjinya. Bener enggak? Kalau Allah janji, pasti Allah akan tepati. Yang tawakal Allah akan bereskan urus sannya itu janji Allah. Kemudian apalagi janjinya? Man ata'a man ata'a hadallah. Barang siapa yang yang taat pasti Allah tambahkan hidayah. Nah, itu juga janji Allah. Jadi kita taat dulu ya. Kita taat dulu nanti Allah tambahkan hidayahnya. Jadi jangan saya mah tunggu hidayah lah. Kalau tunggu hidayah ke, belum mengerti janji Allah Janji Allah apa tadi Ta'ad dulu Baru Allah berikan Hidayahnya Apapun itu ya. Kemudian apalagi sifat uh, Sifatnya As-Somad tadi ya Sifat As-Somad Itu adalah Ketika kita bersamanya ya, Sampai ada Lagu Bersama dirimu terhapus semua nestapa. Jadi sembah senyum semua. Kalau saya nyanyi senyum semua. Jadi semua jenis nestapa juga nanti akan Allah hapuskan. Ya. Man uh, man 'abadallahu as'adah. Barang siapa yang uh, menghambakan diri kepada Allah, yang beribadah, serve ya, melayani Allah, melayani makhluknya, janji Allah Allah akan bahagiakan ya, Bahagiakanlah jiwa kita dengan ta'at Bahagiakanlah jiwa kita dengan keba kebaikan yang Allah sukai Jadi sifat Allah itu ketika disebut namanya Hati kita bisa senang seketika Kemudian kesempurnaannya tidak akan terhapus oleh kepahitan apapun Ya, kesempurnaan Allah tidak akan terhapus oleh kepahitan apapun. Ya. Sekali kita bilang Allahu Akbar, tetap Allahu Akbar. Sekali bilang Subhanallah, tetap Subhanallah. Jadi, bukan misalnya kita diuji berat ya, kemarin kita bilang Allahu Akbar, sekarang bilang Allah di mana. <tuh> Itu berarti dia belum ketemu dengan tambatan hatinya. Ya kemarin dia bilang subhanallah sekarang bilang Allah enggak adil, enggak mungkin Allah tidak adil. Sekali bilang e, Allah itu e, maha maha penyayang, hari ini bilang Allah hanya sayang kepada mereka. Jadi temukan dulu tambatan hati yang sebenar-benarnya seperti sahabat tadi. Ya, jadi kalau misalnya kebanyakan kita baca surat al ikhlas karena enggak hafalnya al ikhlas doang. Sekarang tingkatkan derajat al-ikhlas kita. Aku baca al-ikhlas karena aku tidak bisa berhenti ya untuk e, menyebut namamu yang di dalam surat al-ikhlas. Aku tertambat benar-benar lock ter terpunci rapat bahwa hatiku hanya ada Allah. Kehidupan para nabi ya dari berbagai prosesnya misalnya proses e, mudanya Ibrahim. Apa yang beliau rasakan? Beliau harus menghadapi e, kekufuran ayahnya Kemudian proses ketika dewasa Beliau harus menghadapi Raja Namrud Proses ketika beliau sudah lumayan berusia Beliau harus menghadapi e, penyembelihan Ismail Semua jenis kepahitan yang beliau rasakan Tidak bisa menghapus kesempurnaan dan keagungan Nama Allah Ini yang harus kita rasakan Hari ini menangis malah nggak menangis, tapi benar Allah itu nggak ngapus keagu ngamu. Ini hanya kelemah kelemahan saya saja. Ketika kita e, misalnya merasa lemah, Allah kelemahanku ini ya tidak akan e, menodai sedikitpun keagu ngamu. Yang lemah kami ya, yang kuat dan sempurna adalah engkau ya Allah. Ini sifat-sifat kenapa kita harus tertambat kepada As-Somad Misalnya Allah memiliki sifat Yazidu man syakar Allah itu selalu Memberikan tambahan Bagi yang mau bersyukur Jadi apapun kondisi kita Bertahan untuk bersyukur Memangnya dengan bersyukur kita dapat apa? Pasti akan dapat tambahan dari nikmatnya Maaf Banyak sekali eh, apa ya Penyakit-penyakit eh, sosial Atau ujian-ujian eh, dalam, eh, dalam kehidupan Itu penyebabnya adalah kurang bersyukur Maaf misalnya Kenapa sekarang marak LGBT Misalnya Ternyata penyebabnya adalah Hilangnya figur Entah itu figur ayah Entah itu figur ibu Akhirnya Karena masalah figur Anak jadi stres Anak kemudian mendapatkan mendapatkan penyakit penyakit seperti itu. bicara anak ya, ini tadi modelnya lagi jalan. semoga anak-anak kita Allah lindungi dari segala macam penyakit LGBT dan lain sebagainya. Kenapa muncul LGBT karena kehilangan figur ayah maupun ibu. Sebenarnya mau kehilangan figur atau tidak kehilangan figur, kalau anak ditanamkan rasa syukur, I'm fine, aku ora popo. Kalau bahasa Sundanya apa? Tenananaon. Tenananaon <naun> tena banyak banget. Tenananaon, mau gak ada ayah, tenananaon. Mau gak ada ibu, tenananaon. Mau gak ada duit, tenananaon. Benar nggak sih saya? Benar. Uh -uh. Jadi. <tik> Yang harus kita tanamkan adalah rasa syukur Janji Allah bagi orang yang bersyukur apa? Pasti Allah tambahkan Jadi jangan berpikir apa yang hilang dari saya Apa yang gak ada dari saya Apa yang tidak Allah berikan Apa yang Allah ambil Apa yang Allah bikin sempit Jangan berpikir seperti itu Berpikirlah ya Anishkur li wali wali daik Bersyukurlah kepada ku Yaitu kepada Allah Dan kedua orang-orang bagaimanapun -orang, kondisi mereka Jadi Kalau hati kita tertambat Ketika kita benar-benar minta tolongnya kepada Allah Dapat tambatan hati kita Dan menyelesaikan semua urusan kita Ya, ya Allah benar Engkau cetar banget Ya Sungguh ya semua karuniamu merasuk ke dalam jiwaku ya. Kemudian meresap ke dalam tulang sum-sumku. Dan itu akan menjadi seluruh akhlak dan lisanku. Dan semua yang baik dariku ya semoga akan menuju kepadamu seperti itu jadi kalau orang punya punya model hati seperti ini dimanapun apapun dia kemudian hobi dia apapun pekerjaan dia apapun dia bakalan cetar banget karena karena dia itu tadi tenaanon nggak mah nggak masalah oke jadi kita sudah tahu bagaimana e, apa betapa dahsyatnya zat yang e, sedang kita inginkan the most wanted kita adalah allah yang paling kita inginkan Kasidah Kaya Karim, kasidah Kaya Rahim, kasidah itu kami selalu menuju kepadaMu, kami selalu berharap kepadaMu. Al-Mutaharan, Al-Mutuhamat, Al-Mutaharan, Al-Mutuqoh, sungguh Engkau pantas untuk kami puji. Auzaan aujojang sungguh engkau pantas untuk kami patuhi. Umta ahlan an aqsud sungguh engkau yang paling pantas untuk aku inginkan. I really want you. Saya sungguh-sungguh menginginkanmu ya, Allah. Makanya pertanyaannya ya, seberapa pantaskah <laughs> Allah untuk kita pantas banget kita yang enggak pantas pertanyaannya seperti itu ya jadi Allah itu sudah sudah sangat-sangat pantas ya jadi pertanyaan pantas itu justru kepada diri kita makanya uh, kita ganti bukan seberapa pantaskah dirimu untukku tapi seberapa pantaskah diriku untukmu ya Allah seberapa pantaskah diriku untukmu itu cie cie cie senyum itu benar benar di, uh, kita kita pertanyakan Allah pantas nggak aku menjadi hambaMu masih kayak gini masih seperti ini pantas tidak misalnya belum sabar aduh belum pantas belum kuat sedikit sedikit <tuh> sedikit sedikit ah ini saya belum jadi hamba Allah belum pan, pantas hamba Allah itu kuat makanya kalau istilah saya milikilah hati buatan Allah, jangan pernah mengoleksi hati buatan Cina. <laughs> Tahu bedanya? hati buatan Allah dengan bukan HP ya. Kalau HP jelas. Jadi milikilah hati buatan Allah, jangan pernah mengoleksi hati buatan Cina. Hati buatan Cina baru dipakai sebulan dua bulan sudah banyak hengnya, sudah banyak stresnya, sudah banyak bosennya, banyak betingnya. makanya teliti. kalau saya stres, oh ini hati saya buatan Cina, segera diganti, segera diapa kan di di service. maaf kalau hp, kalau hati buatan Cina, harga servisnya lebih mahal daripada kalau beli baru. makanya jangan pernah memiliki hati buatan Cina, pastikan yang anda miliki masing-masing coba diraba. Kira-kira yang ada di sini buatan Allah atau buatan Cina? Oke. Okay. Uh, jadi tadi ya pertanyaannya, ya Allah, seberapa pantaskah diri kami menjadi hambaMu? Seberapa pantaskah diri kami memperoleh rahmatmu? Ya. Ini ada yang senyum-senyum memperoleh rahmatmu. Maaf. <gifat> uh, karena sudah ada yang dapat rahmat. Uh, uh, saya tidak nunjuk. Biarkan Allah yang tahu saja ya. <gifat> Oke. Okay. Jadi, seberapa pantaskah kami ini menerima cintamu? Seberapa pantaskah kami ini memperoleh ampun namun ya masih punya kebiasaan buruk ya tapi minta diampuni. Jadi pertanyakan. Aduh, udah pantas belum ya? Jadi benar-benar harus kita tanyakan. Seberapa pantaskah kita ini meminta surga mu ya? Jadi semoga Allah pan pantaskan. Ya, semoga Allah berikan dan kita ini harus ada usaha untuk memantaskan diri. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa kita ini punya Allah zat yang maha sempurna, pantaskan diri kita. Harmonikan diri kita, selaraskan diri kita bersama zat yang maha sempurna. Kalau kita enggak sempurna, ya enggak bakalan matching, ya. Misalnya <SILENCIO> mengidamkan maaf ya, mengidamkan pasangan saja, mengidamkan pasangan saja kita harus ya meng, harus selaras, harus har, harmoni. Misalnya yang satu yang satu hobinya yang satu hobinya apa? di laut, yang satu hobinya di gunung. <SILENCIO> ya bisa-bisa saja selaras, tapi kalau sama-sama ngotot satu di laut, satu di gunung, enggak bakalan selaras. Selaraskan, harmonikan. Kalau kita ingin yang soleh-soleh, cie ya, yang soleh, yang baik, nubaget, nusoleh, ya, maka kita sendiri juga harus memantaskan diri. Kemarin saya bilang berhenti mengidamkan laki-laki, berhenti, stop. Mulai dari sekarang. Tapi mulailah menjadi idaman mereka. Jadi lupakan mereka. Ingat diri sendiri gimana caranya saya jadi idaman. Artinya fokus. Jadi kita tidak sedang uh, jadi uh, apa ya? Manusia terbaik itu manusia yang selalu fokus dengan pertumbuhan dirinya. Hari ini saya lebih baik tidak? Hari ini saya lebih sabar tidak? Hari ini saya lebih lebih bersyukur tidak? Hari ini saya lebih lebih banyak manfaat tidak? Hari ini saya lebih banyak beribadah tidak? Jadi fokusnya apa? Fokus pada pertumbuhan diri. Lupakan yang lain. Artinya lupakan nggak usah diidam, idamin. Nanti ketika kita pantas, Allah yang berikan. Siap? Siap? Yang ini yang masih saya nggak mau bilang jomblo, tapi sudah keluar. Saya nggak mau bilang jomblo, tapi sudah keluar. Gak apa-apa ya. Semoga Allah berikan yang ter yang terbaik. Jadi Cetar itu ketika kita terkoneksi. Ketika kita e, apa? Punya relasi yang bagus dengan Yang Maha Cetar. Kalau kita punya hubungan baik dengan Yang Maha Cetar ya, apapun yang kita lakukan kita bakalan cetar banget. Ya. Dan tentu kita harus punya e, untuk menjadi untuk menjadi cetar kita harus punya satu ilmu. Ya. Harus punya ilmu Dengan ilmu ya Allah akan berikan manfaat banyak dari keilmuan kita Dan ilmu luas ya Ada yang uh, punya ilmu di bidang kedokteran Kemudian di, di bidang fashion Kemudian di bidang apa saja Yang penting harus punya ilmu dan skill uh -uh. Misalnya saya selalu datang ke rumahnya uh, Bu Mayer Kenapa saya selalu nempelin Bu Mayor karena dia punya ilmu ilmu apa? Ilmunya bikin saya apa ya? Selalu nagih ke dia. Hanya dengan nyak misalnya, hanya dengan nyambel saja sudah bikin hati saya tertambat. Ya sudah bikin. Jadi saya datang lagi mau dong sambelnya Bu Mayor misalnya, mau dong sambelnya Bu Mayor. Jadi kita harus punya sesuatu yang bikin orang datang kepada kita. Saya katakan tadi, a somat itu the most wanted Apa artinya the most wanted? Semua orang menginginkan kita Nah kita punya apa? Kita harus punya sesu, sesuatu Jadi kita harus sesuatu banget Apa sih sesuatu dari kita yang diinginkan? Ya, Pada Bu Mayor misalnya tadi, sambalnya cetar <laughs> Kalau saya misalnya, apa yang cetar dari saya? Senyuman <laughs> Ini, Ini saya ngasih contoh ya Kemudian apa saja? Semua yang ada di sini saya yakin semuanya cetar, semuanya punya talenta, semuanya punya uh, punya ilmu, punya skill ya yang masing-masing dibutuhkan orang. Ada yang skillnya nyetir, ada yang skillnya ini ngehost, misalnya, <tuh> ada yang skillnya temukan apa sih yang cetar dari saya, semuanya punya. Jadi nggak nggak mungkin Allah menciptakan. Jadi Allah itu the, e, kalau bahasa Inggrisnya itu Allah itu the unique apa unik. Allah itu punya sesuatu yang enggak dimiliki orang lain. Sama kita juga gitu. <murlah> PD banget. Kita punya sesuatu yang enggak dimiliki orang lain. Ya contoh saja senyum. Siapa yang bisa memiliki senyum saya? Dia akan bisa persis sama dengan senyum Cukup. saya. Coba deh, coba maju ke sini kita lihat kita kontes. Jadi everyone is unique sama seperti Allah. Tentu saja kita berbeda ya. Artinya ke uh, apa ya? Ada ini uh, wallahu uh, walillahi mathalul a'la kalau bahasa Arabnya gitu. Jadi tentu Allah lebih tinggi dari itu ya. Tapi kesamaan ada kesamaan dari kita dengan Allah. Allah is the unique. Allah itu unik. Dia punya keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lain Kita juga seperti itu Kita pasti punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain Yang orang itu pasti Butuh kepada saya Jadi pastikan Kita punya apa Skill, punya kemampuan Punya sesuatu yang bermanfaat Entah itu hanya Misalnya bikin sambal yang kayak Saya kasih contoh tadi ya Atau entah itu Dia gak punya apa-apa, tapi kalau duduk sama dia Orang ketawa semua ini juga skill, <laughs> ini juga kemampuan. Uh -uh. Jadi, aduh, nggak rame ih, nggak ada misalnya nggak ada siapa, nggak ada teh teh rama gitu. Jadi dicari, di mana ada teh rahma, di situ ada kerah keramean. Nah ini salah satu manfaat dan nggak semua orang harus kayak teh rahma, semua harus rame, nggak. Kita masing-masing punya punya skillnya. Pastikan kita punya skillnya, kemudian pastikan orang butuh kepada kita semakin kita semakin orang butuh kepada kita kita sudah memiliki sifat bukan memiliki memetik sedikit sifat Allah as-somat as-somat itu the most wanted yang selalu dicari yang selalu diinginkan kebaikannya keagungannya ya manfaat manfaatnya oke temukan ya e, makanya e, kalau e, kata orang sih dalam hidup kita ini harus punya satu ilmu kalau enggak punya ilmu minimal kita bisa melucu <laughs> kalau ilmu nggak punya melucu nggak bisa mending kamu jadi batu <laughs> kenapa karena nggak ada nggak jadi batu itu uh, Diem aja gak bisa Gak bisa diambil manfaat Maksudnya uh, begitu ya Jadi manfaatnya gak ada lucu juga enggak. Jadi pastikan kita bukan Batu Harus milikilah ilmu Skill kemampuan apa saja Ataupun kita bisa menghibur orang Membahagiakan orang Jadi kita akan uh, Kehadiran kita akan Sangat dinantikan Kehadiran kita akan sangat diinginkan Ya, itu tadi cara mengharmonikan, menyelaraskan diri kita ya agar kita menjadi ce, cetak. Oke, selanjutnya milikilah kelimpahan Allah. Saya katakan tadi Allah adalah zat yang maha melimpah, semuanya melimpah yang dari Allah, cintanya melimpah. Sayangnya melimpah Kemudian rahmatnya melimpah Ampunannya melimpah Enggak putus putus Milikilah kelimpahan itu Ya, Jadi Jangan katakan cukup Sabar saya sudah habis ya, Sudah kehabisan ini Berarti kita enggak melimpah Oh masih ada Kamu mau minta maaf Oh masih ada Masih melimpah Bahkan tumpah ruah Jadi seperti itu saya masih punya sabar mangga siapa yang butuh masih melimpah. Kemudian misalnya eh, apa? kebaikan kita ya, kebaikan kita juga harus me melimpah. Ada orang yang ngeluh. Ya Allah, kenapa semua orang ngeluhnya ke saya? <guluh> Dia ngeluh. Ngeluhnya gimana? Ya Allah, kenapa semua orang ngeluhnya ke saya? Tetangga butuhnya ke saya, teman butuhnya ke saya, ini saudara juga ngutang ke saya. Ngutang terus misalnya, teman juga ngutangnya ke saya, harusnya dia sedang bersyukur ya, harus bersyukur bahwa dia sedang menjadi the most wanted. Dia sedang sangat dibutuhkan. Sedang jadi jangan merasa jangan merasa berat ketika semua orang datang ke kita ngeluh, semua orang e, misalnya butuh ke kita ya. Oh, ternyata saya sedang memetik sedikit sifat Allah As-Samad di mana semua orang butuh kepada saya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah membuat saya cetar. Ya, membuat saya diinginkan oleh orang lain. Jadi jangan pernah mengeluh. Jadi eh, jadilah apa? Danau. Ya, sehingga semua orang ya akan datang kemudian mengambil manfaat danau itu seluruh peradaban baik itu Mesir, India, Cina, di mana ada air, di situ ada peradaban. Di mana ada manfaat, di situ orang akan datang. Sekarang pertanyaannya, manfaat saya apa? Ya, saya ada di dunia ini, fungsinya apa? Jangan sampai kita disfungsi. Kita ada tapi ti tiada. Itu enggak cetar banget. Ya, dan tentu saja kita meminta kepada Allah ya, Ya Allah ya berikan sedikit saja sifat as somat ya, sehingga aku bisa menjadi yang diinginkan oleh orang banyak. Ketika kita menjadi danau atau sumber mata air, orang akan datang kepada kita mengambil manfaat dari kita. Hati-hati. Biasanya kalau banyak yang datang akhirnya keruh ya karena terlalu chaos, terlalu banyak yang datang. Nah makanya di situ kita harus e, menjaga kuah kualitas agar tidak menjadi keruh. Capek tahu semuanya ke saya. Itu berarti kita sudah mulai ke keruh danaunya sudah mulai e, beningkan lagi dengan banyak berdoa Allah subhanahuwataala. You are the unique Allah engkau satu-satunya Dan sangat uh, unik Engkau selalu diinginkan ham, bamu, ya Kemudian engkau adalah Tambatan hatiku Kemudian aku ingin Menyelaraskan diriku Yang rendah Yang masih lemah Yang masih hina Yang masih kurang Menuju kepada kesempurnaanmu ini Tadabur surat apa? Al-Ikhlas Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalil walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Allahu samad Antas somad Anta alam Anta alam Anta alam Anta alam Teruslah puji Allah, puji kesempurnaannya Berharap Allah berikan sedikit saja kesempurnaannya kepada diri kita Ini arti harmoni Arti dari se-selaras. Jadi tadi pesannya ya Harus punya ilmu Kalau gak punya ilmu Minimal bisa melucu Kalau melucu juga gak bisa Mending jadi <Gat> Enggak insya Allah sini cetar semua pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan oleh e, sesama kita. Jadi, e, senanglah ya ketika banyak orang yang membutuhkan diri kita jangan terbeban, jangan menjadi berat ya, karena kita memiliki zat yang maha bisa diandalkan. Sekarang dengan seperti itu kita tahu bahwa benar-benar ya, anta ahlan antu engkau sangat pantas dan Allah pantaskanlah diriku menjadi hambang. Kemudian biar cetar terus, kadang kan sehari cetar, sehari abal, sehari abal-abal. Biar cetar terus ya setiap harinya. Itu tadi, jadilah kita seperti burung. Setiap pagi apa yang mereka lakukan, burung itu? Setiap pagi lompat sana, lompat sini Cicit-cuit, cicit-cuit Bisa enggak? Kayak gitu Kita enggak harus lompat Cara berpikirnya saja yang seperti burung Bukan orangnya lompat sana, lompat sini, cicit-cuit Enggak Cara berpikir seperti burung Setiap pagi diawali dengan happy Dengan tasbih Jangan dipikir cicit-cuit itu tanpa makna Jangan dipikir cicicuit itu Tanpa tanpa maksud ya Semua yang ada di langit Dan di bumi, dan di bumi semuanya Bertasbih kepada Allah uh -uh. Jadi Di pagi hari Burung itu happy ya. Kemudian cicicuit mengucapkan Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar Atau dengan zikir yang lain Kemarin ya Subuh Kudus Masih ingat yang kemarin Subuh Kudus Rabuna wa rubul malaikah, peruh atau subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu kerjaan burung. Dia tidak memiliki beban. Dia tidak memiliki dia enggak punya tabungan, tapi tiap pagi cicit cuit cicit cuit. Dia enggak punya. Maaf ya. Saya enggak meneliti mana yang jomblo, mana yang enggak. Tapi semua burung cicit cuit hatinya happy. Nah, lihat tuh burung belajar dari Burung, ya. Bangun pagi, saya siap apa? Siap lompat sana, lompat sini, siap cicit-cuit, cicit cuit artinya siap berkarya. Siap menjalani hari dengan happy. Siap menjalani hari dengan semangat dan selalu siap bertasbih Kemudian Dan kemarin saya katakan bahwa semua kebaikan yang kita kerjakan itu juga bagian dari tasbih kita. Ya, pastikan yang kita kerjakan berman, bermanfaat. Uh, jadi kalau kata si burung, kata si burung, today is present. Jadi hari ini ya adalah present. Apa present? Bahasa Inggrisnya uh, hari ini kan present ya, ada past, ada past, ada future. Kalau hari ini bahasa Inggrisnya present atau present ya. Present atau present. Sama saja, itu ada yang logat saya, ada yang logat orang lain <laughs> Kemudian, uh, jadi burung menganggap bahwa setiap hari itu a present atau a gift Jadi satu hari yang Allah berikan itu adalah hadiah Jadi pagi ini Allah buat kita bisa bangun lagi itu adalah hadiah Makanya ketika kita buka mata Alhamdulillah tadi pagi buka mata Baca Alhamdulillah enggak? Lupa <g advice> Biasakan ya Alhamdulillahilladzi Ahyan Ma'adama Amatana ilaihi nasyur Segala puji Bagi Allah yang telah Membuat aku melek kembali Yang membuat aku bisa Cetar kembali setelah aku tadi ya dimatikan, mbak mbak uh, uh, ah gimana tadi hamil lahir dari ahiana, amatana, wa ilaiin musur dan kami akan kembali kepadamu. Jadi setiap hari yang Allah berikan itu adalah hak, hadiah untuk kita. Hadiah apa itu hadiahnya hari ini kita bisa bersenang senang lagi. Hari ini kita bisa beribadah lagi Hari ini kita bisa berkarya lagi Hari ini kita bisa memberi manfaat untuk keluarga lagi Maka please jangan lupa ketika bangun tidur bacalah Alhamdulillahilladi ahiyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur Setelah itu siap hari ini mau bersenang-senang seperti apa? Oke, siap, ladies? Siap ya? Mm -mm. Jadi berfikirlah seperti burung, ya. Yang setiap pagi dia selalu siap akan eh, akan memperoleh atau memberikan manfaat apa? Eh, sampai jam berapa? itu termasuk doa. Sudah termasuk doa yang ke Oke. Kemudian uh, kita baca di surat Al-Qasas ya. Fasakala thumma tawalla ila dhin. Fasakala huma thumma tawalla ila dhin. Faqa selam. Jadi fase dakwah Musa itu fase yang panjang ketika beliau terusir dari Mesir. Kehidupan beliau waktu di Mesir kehidupan yang mewah. Ya, karena beliau hidup di dalam istana sebagai putra mahkota. Namun karena dakwah beliau harus keluar dari posisi yang nyaman. Ya, beliau harus keluar Kemudian beliau menuju ke negeri Madian. Ketika dilihat di negeri Madian itu bertemu dengan sekelompok pengembala. Ada dua perempuan yang lagi kesulitan e, untuk mengambil air. Ya, ditanya kenapa? Ada apa? Jadi e, si, sifat yang cetar itu seperti Musa ini. Dia tidak pernah melihat kebutuhannya. Dia lupa kalau dia butuh. Dia lupa kalau dia eh, apa? Kalau dia juga dalam eh, keadaan diuji. Dia lupa kalau dia dalam keadaan susah. Dia selalu melihat orang butuh apa. Jadi lihat orang itu bukan berpikir emang kamu bisa nyelesain masalah saya enggak? Bukan begitu, tapi kamu butuh apa? Kamu punya masalah apa? Jadi saya benar-benar ingin menyelesaikan. Jadi Musa eh, Musa tadi Ketika dalam kondisi yang e, sudah Sudah Sangat lama sekali ya e, Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Karena jarak dari Mesir ke Madian itu jauh Berbulan-bulan makan gak jelas Kemudian e, kemudian Apa sih Enggak punya gak punya tempat tinggal Dan lain sebagainya Tapi ketika melihat dua perempuan yang kesusahan Dia masih punya rasa kasihan enggak. enggak mikirnya enggak Emang kamu doang yang susah Aku juga lagi susah ini gaya berpikir yang bukan cetar. Kalau yang cetar itu, itu tadi dia lupa dengan masalah dia sendiri. Dia sangat bergairah ketika ada orang bermasalah. Ak saya bisa bantu apa? Seperti itu model orang yang cetar. Jangan, jadi jangan, eh, jangan berpikir kenapa saya susah-susah eh, apa membantu orang? Misalnya saya sendiri banyak masalah. Bahkan tadi. Tadi se sepanjang perjalanan ya Ada teman yang curhat Ya Alhamdulillah misalnya e, Saya sebenarnya e, harus menyelesaikan tugas kuliah Tapi saya berpikir e, Bahwa menolong agama Allah Aktif di dunia dakwah Nanti akan menjadi e, apa jalannya pertolongan Allah Akhirnya benar Dia aktif di kampus, aktif di dunia dakwah Namun Allah berikan pertolongannya jadi jangan fokus kepada masalah kita sendiri. Nah, kalau kita makin fokus pada masalah kita sendiri, e, nanti kita akan melemah. Fokuslah ya e, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Seperti Musa tadi, kamu butuh apa gitu? E, kami harus memberi minum untuk ternak kami. Namun ayah kami sudah tua dan kami tidak kuat. Akhirnya Musa saya siap ya setelah Musa menolong, kemudian Musa mundur dan mencari pohon untuk uh, tempat bernaung karena Musa sudah berhari-hari belum makan. Akhirnya beliau, akhirnya beliau uh, berdoa Rabbi ini lima angzalta ilayah min khairim fakir Allah. Aku butuh hanya kepak damu. Ya, sesungguhnya Uh, ya Lima azal ta'ilaiya min khairi fakir Saya sudah uh, Saya sudah berusaha untuk berbuat baik Saya tidak berharap kepada manusia Saya tidak tertambat Saya tidak menyandarkan diri saya kepada manusia Tapi saya hanya berharap kepada Ya Allah nah, Jadi kalau kita punya mental seperti ini apa-apa saja tadi mentalnya. Yang pertama, ya, tambatkan diri kepada As-Somat. Yang kedua, harmonikan jiwa kita dengan As-Somat. Yang ketiga, ya, berharaplah hanya kepada As-Somat. Nah, ketika kita miliki tiga sifat ini, ya, apapun eh, diri kita, ya, kita akan cetar membahana, nggak perlu cetar di depan manusia. Nama kita akan populer di kalangan malaikat, jaminan. Siapa sih yang keren banget itu? Siapa sih yang lebih cetar banget itu? Itu nanti akan jadi uh, apa? Hot hotshotnya para malaikat. Hotshot manusia mah itu cuman semen tanah, ya. Tapi hotshotnya Pala Maha itu siapa sih yang lagi oke okay banget di dunia Oh ternyata ini Kenapa? Karena dia sudah cetar banget Seperti itu ya, ya. Terima kasih Pak Ceng uh, Ya itu mungkin sudah sedikit dijelaskan ya Sudah sedikit <guluh> sudah dijelaskan tentang cetar Bahwa cetar kepala manusia itu ternyata hanya sementara ya kayaknya Abang-abang gitu Dan sudah dijelaskan bagaimana kita akan menjadi Tarih sesungguhnya, seperti itu Oke, okay, mungkin dari para ladies Di sini, ada yang mau bertanya Atau mau sharing gitu ya oke okay, tadi uh, seperti apa hidayah Allah dan gimana sih rasanya hidayah Allah hidayah itu sebuah rasa cie dia ada tapi tak tampak tapi bisa dirasakan hidayah itu sebentuk bahagia sebentuk rasa tentram nyaman tenang happy ketika kita taat Apapun itu taat dalam masalah apapun Misalnya dulu kita disuruh sholat, amit-amit, masya Allah, sholatnya ya misalnya hanya seperti uh, burung mak matuk-tatik-tatik, bisu, ber, selesai. Atau sholatnya itu hanya numu kalau iklan yang lagi nonton sinetron, kemudian iklan. Kita buru-buru-budu, buru-buru sholat Habis itu Assalamualaikum salam salam Aduh udah selesai belum ya iklainnya <laughs> Itu e, contoh sholat saja ya Jadi itu model sholat yang e, Belum Allah berikan sentuhan hidayah Kalau orang sudah e, dapat hidayah Dia menantikan ya Kok belum azan-azan ya saya sudah kangen sholat, bahkan belum azan ya sudahlah saya sholat sunah dulu, ya sudah saya riba dulu. Intinya dia itu detik-detik sholat itu dia nantikan. Kenapa? Dia rasakan di dalam sholat itu nikmat, dia rasakan di dalam sholat itu melepas lelah, a relaxation, a best medicine. Jadi dianggap bahwa sholat ini adalah uh, obat yang paling mantep, obat yang paling mujarab yang nggak bisa ditebus dengan duit. Ya, jadi mau pilih mana? Sholat apa duit? Kamu e, kalau nggak sholat, saya kasih duit, nggak bisa. Sholat itu beda dengan duit. Jadi sholat itu e, ketika kita Allahu Akbar, gitu ya. Kita terkoneksi dengan Allah. Ya Allah, kami lemah, kami butuh kepa, dan kemudian e, subhanallah Robyal, Allah mabihamdih, gitu ya. Allah Engkau Maha keren, misalnya. Aku nggak mau hidup tanpa engkau karena kalau tanpa engkau aku nanti nggak keren, misalnya. <laughs> ya, pokoknya rasa-rasa yang membuat kita selalu butuh, tergantung dan ketika kita melakukannya kita bisa seneng seketika. Jadi yang berat jadi ringan itu hidayah. Tapi ini masalah i, i, apa ibadah ya. Jadi misalnya kita. Dalam keadaan marah besar Kemudian segera kita Untuk menyelesaikan urusan kita ya, Kita langsung wudhu sholat Jadi kita Cooling down lagi, kita fokus lagi nah, Jadi hidayah itu Merasa nikmat ketika Kita tak taat Kalau kita taat tapi belum dapat nikmatnya Gali terus Allah saya sudah taat tapi kok belum dapat Nikmatnya Saya inginkan Kata orang sholat nikmatku saya gak dapet ya Kata orang, e, zikir itu Membuat nyaman, kok saya belum dapet ya Nah, ini yang harus kita pelajari Kita koneksikan, kenapa saya belum memperoleh Nikmat itu uh -uh. Jadi e, se Sebutlah nama As-Soma Ya Allah, engkau Maha tambatan hatiku Sandaran jiwaku Aku tidak bisa hidup tanpamu Bahkan bernafas pun aku kesulitan Ketika aku jauh dah darimu nah, Jadi uh, itu masalah hidayah Kemudian ada yang penasaran Ya Allah aku ini sudah cetar apa? Belum Aku ini sudah jadi artisnya belum di kalangan Para malah ikat Gampang <gif> Untuk mendeteksi kita ini artis Atau bukan sangat gampang Inna akromakum Aindallahi atkakum Artis di mata Allah dan para malaikat itu yang paling takwa, yang paling takwa, bukan yang paling banyak omong misalnya saya di sini, bukan yang paling yang paling uh, uh, sholatnya yang gimana atau yang gimana yang kelihatannya nggak, yang paling takwa, yang paling menjaga diri, yang paling taat kepada Allah dan yang paling menjauhi larangannya itu artis banget, itu cetar banget di hadapan Allah dan para malaikat. Yang paling mulia di sisi Allah Yang paling bertakwa Jelas? Uh -uh. Oke, okay. Silahkan ya kita berlomba-lomba Jadi artis di hadapan Allah Biar kita mencetar membahana Di langit Meskipun kita masih di masih bumi Terima ya. kasih Tete Gimana Tete? Silahkan dari yang selain Oke yang depan Atau boleh dari sini Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ini malam terakhir yang kali ini ya, ta'dilan. Oleh karena dalam acara hijrah. Jadi yang saya nyatakan untuk mempertahankan rasa rasa tersebut agar kita tetap punya perasaan yang dekat dan selalu magih. Selalu magih ya. Bikin kamu tagihan ya. Oke, okay. contohnya doaannya apa sih? Jadi penasaran. <laughs> boleh, boleh di ini, uh, di apa? Ditunjukin contohnya doaannya apa ya? Ya saya tahu gitu. Masalah. Oke, okay, siap banget dengan masalah, masalah saya. Bergairah lagi mungkin, ya. Saya bergairah dengan masalah. <laughs> Oke. Okay. mikir dulu ya, boleh kan? <lain> saya uh, saya ambil uh, apa pertanyaan yang kedua dulu cara fokus banyak kita yang tidak fokus gara-gara sama -gara masalah oke okay? semua selain Allah itu ilusi semua selain Allah itu hijab kalau bahasa Arabnya hijab kalau bahasa kita ilusi, yang harusnya nggak ada kita buat ada. Kita sendiri yang menciptanya. Sedih misalnya. Kenapa sedih ada? Kita yang membuat sedih itu ada. Padahal sebenarnya sedih itu ilusi. Buang buang kesedihan ya Allah ini hanya ilusi. Artinya ilusi sebenarnya itu, itu tidak ada. Ya, yang apa ya? Yang kekal, yang benar-benar ada yang yang real, yang nyata Itu hanya Al-Baqiyatul Solihat Al-Baqiyatul Solihat itu Seluruh amal-amal kita, semuanya nyata Kenapa saya sebut nyata Dia datang dari kita ya. Ke kemudian ketika uh, apa? Yang baik itu lisan atau perbuatan Dia akan naik kepada Allah dan kekal Ya, Jadi semua kebaikan Amal soleh kita Kekal di sisi Allah Nah semua yang selain itu Ilusi itu hanya buatan-buatan perasaan kita. Kita misalnya masih uh, masih banyak mengikuti maaf hawa nafsu. Ya. Yeah. Jadi kalau bahasa gaunya ilusi, kalau bahasa Arab uh, apa uh, uh, bahasa ustazahnya itu hawa, <laughs> hawa nafsu. <laughs> jadi fokus oh. Jadi uh, apa sih? Pilah ini saya sedang mengikuti Hawa nafsu kah Atau saya sedang Taat kepada Allah kah Yang saya ikuti ini Ilusi kah Atau yang Yang saya ikuti ini nanti Kebaikan yang akan naik Kepada Allah Jadi itu yang membuat kita fokus Jadi e, Semua e, apa Lisan yang baik, amal yang baik ya Dari diri kita ini Jadi yang naik turun Ke bumi ke langit ini bukan hanya malah ikat Tapi semua amal-amal kita ini Nanti Mobilitasnya tinggi Yang baik naik Kemudian akan kekal dan menjadi Dan menjadi apa Teman yang paling setia Yang paling setia hanya amal kita Yang lain tidak ada jaminan Jadi biar kita tetap Fokus E, seperti itu Jadi selain Allah itu hanya Ilusi Lagi sedih itu ilusi Lagi marah itu ilusi Jadi di delete satu-satu ya. Lagi bete, lagi apa Itu semuanya ilusi Cara ya Dengan banyak menyebut Nama Allah Zikrullah Allahu Akbar Ilusi saya kecil Tus, Langsung yang Tadi ilusinya besar Ada kemarahan segunung Kita sebut Allah Akbar Jadi pes kempes Ilusinya jadi menghilang Subhanallah Alhamdulillah Banyak sekali zikir-zikir yang bisa membuat kita fokus ya Terhadap uh, tujuan kita Banyak istighfar Banyak ya Jadi bukan hanya di lisan Tapi benar-benar di hati Allahus Samad Oke uh, Apa? Hmm, dicoba misalnya dalam satu hari sebutlah as-samad as engkau tambatan hatiku engkau tujuanku engkau, engkau cintaku <laughs> ya jadi intinya kita ini nggak sempurna tanpa Allah gitu saja kemudian cara biar nagih ya cara biar nafik biasanya kalau orang sudah ketemu Allah ketagihan otomatis jadi nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa hidup tanpa menyebut nama nama Allah jadi itu latihan berarti ya latihan mengenali semua rahmat Allah di diri kita Allah ini sudah memberikan kelimpahannya ya jadi saya melek ya Alhamdulillah cek jantung masih bagus cek pipi masih kenceng tuh coba kalau kita bangun pipi tiba-tiba mengkerut mengkerut doer doer <laughs> stress luar biasa mungkin ya kita bangun pipi masih kenceng ya dilihat anak masih sehat dilihat lagi burung masih berkicau kurang apa coba <laughs> Allah itu ya makan masih bisa ya jadi semuanya ya ketika kita bangun ya sudah Allah atur semuanya kita melek oh Ya matahari sudah ada yang mengatur tumbuh-tumbuhan sudah ada yang apa menumbuhkan ya saya punya mangga misalnya setiap setiap hari mangga saya ini saya sedang berbuah satu ya saya lihat seperti saya melihat anak saya apa kabar bu hari ini ternyata masih dijaga oleh Allah setiap hari dia semakin merah dan semakin ranum jangan penasaran ke rumah saya mangganya cuma satu oke. Uh, misalnya seperti itu biar nanti ya. Fa'amna bi ni'mati rabbika fahaddith. Sebutlah semua nikmat Allah. Absenlah semua nikmat Allah. Maka kalau kita sudah nyebut semua nikmat Allah. Benar ya Allah, kami ini yang enggak pantas. Benar ya Allah, kami ini yang enggak layak. Benar ya Allah, kami ini yang Oh, jadi kita jadi kempes. <laughs> Kenapa? Ya, karena kita menghadapi zat yang maha sempurna Bisa diterima? Okay. Oke. Terakhir kalau. Terima kasih Bate. Siapa lagi mau bertanya? Oke, okay, yang berikut tentang bulgur kemerah. Silakan. Ya terakhir. Di zaman ini yang dilakukan macam-macam. juga menyadari uh, kalau saya dulu masih pakai jas ya, ya. hmm. mm -hmm. uh, okay. yang gitu. Yang kalau pengantar atau jasa tinggal kuit, lembaga-lembaga kasih supaya pemain macam-macam. Benaraya, gitu-gitu yang perniagaan itu tanggapan siapa? Okey. Tanggapan tentang taji j, betul ya? Kita kalau mereka mm saat -hmm. ini. Mm -hmm. Semula. Nah, ini uh, ini tadi berkaitan dengan innaak romakum indallahi at kawum uh, walibasut takwa adalah dikah uh, Jadi untuk uh, mengecek cetarakah kita di mana posisi kita uh, uh, adalah yang paling bertakwa dan kata uh, di dalam Al Quran uh, libas yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus adalah yang menunjukkan yang paling takwa. Nah itu standarnya nanti kita lihat saya ini kira-kira begini takwa tidak? Oke okay? siap? Uh -uh. Jadi standarnya semakin kita menghindarkan dari uh, dari dari yang pokoknya uh, inti dari hijab itu. Gak terlalu eye-catching Jadi jangan misalnya hijab <laughs> Jadi semakin uh, Jadi kita lihat ininya ya Kita lihat majelis kita ya Misalnya majelis kita banyak cowoknya Ya ya kita gak uh, Tentu kita sedang tidak bercampur tapi ada cowoknya Kita gunakan hijab-hijab yang uh, Yang gak terlalu Eye-catching Tapi kalau misalnya majelis-majelis Majelis-majelis yang perempuan semua Ya mungkin kita masih bisa lebih ekspresif makanya kalau di Mesir di Mesir itu laki-laki perempuan kalau ada walimah urus pernikahan itu dipisah dipisah sehingga ketika dipisah khusus untuk perempuan wah itu ekspresinya amit-amit ya ah pada tari perut semua makanya di Mesir itu wajib apa perempuan bisa tari perut Karena ya itu untuk ekspresi Sesama perempuan Nah ketika mereka keluar dari majelis itu Pada tutupan Semua lagi heb. Jadi mereka punya e, punya Tempat bersenang-senang khusus dengan me Mereka, tapi secara umum untuk masalah hijab Itu tadi, kita lihat Hijab kita ini takwa gak Takut sama Allah gak Takut sama Allah atau lebih hmm, Lebih ke Mengikuti e, Mengikuti keinginan kita itu aja makanya eh, apapun yang kita kerjakan ya yang saya lakukan ini dalam rangka takut kepada Allah atau dalam rangka mengikuti ilusi tapi semoga makanya eh, kita juga nggak bisa menjudge misalnya orang lain seperti itu ya kita belum eh, belum tahu eh, proses dia seperti apa ya kan ya sudah yang penting kita bersatu dulu gandeng tangan saling bersama-sama menuju kepada Atqodum yang paling bertakwa karena memang e, yang namanya dakwah ya dakwah itu dakwah e, dakwah dakwah apa dakwah kuduhah memberikan contoh ketika kita bisa memberikan contoh yang baik insyaallah orang-orang e, akan e, mengikuti contoh yang baik tersebut nah, jadi itu tadi ya bisa diambil ininya yang paling bertakwa oke okay. yang paling takut kepada Allah gimana tante ada yang berkerudung <tercakap> kan? Tidak. Okay. Silakan <terbcessorgan> untuk ada lagi sebelah sana. Okay, silakan. Cuba nanti. Suara bisa diperkeras? Seperti yang tadi Tadi kita Tadi <laughs> kita Tadi kita Tadi kita Tadi kita Tadi kita Tadi Dulu saya juga berharap dengan keselamatan semua dan Abda, seperti yang saya katakan, mak kalau kita ada di dalam itu kita uruskan keselamatan dari keselamatan. setelah kerja, saya merasakan keselamatan. Ya? Dan saya merasa ada yang menjelam bagi keselamatan dawar dan sebagainya, bersama teman-teman yang ada. Pada pada uh, peringannya, teman-teman dulu produksi dan sebagainya. Nah setelah kerja, dan ya, ya, sekali ngomongan teman-teman yang saya sedisi, terus kajian-kajian uh, seperti ini, itu selalu saya lihat itu karena, karena, apa, kosongnya hati saya seperti itu nah, uh, untuk Mungkin sekarang e, cipta, e, ciptakanlah suasana yang menyenangkan dimanapun kita berada. Misalnya sekarang kerja, kemudian sudah tidak bisa hidup, e, apa nggak bisa banyak e, main di dunia dakwah atau berkarya di dunia dakwah? Ciptakan lingkungan dakwah sendiri. E, jadi saya di sini ini fungsinya apa? Untuk memberi warna teman-teman sekitar. Saya di sini fungsinya apa? Untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman sekitar. Kalau kita misalnya hidup di satu dunia mengharapkan dunia lain ya itu ya kalau kalau kalau mudah kita peroleh kalau tidak mudah ya kita harus menikmati dunia kita ya. Jadi ciptakan dunia dakwah di, di lingkungan Teteh ya. Jadi sehingga Teteh bisa menemukan apa yang hilang. Misalnya, saya dulu tingga, saya dulu tinggal di Pungkur ya, saya ngajar di Imarot. Saya punya banyak, saya tidak anggap murid ya, saya punya banyak teman muda-muda semua. Seger, setiap hari saya ketawa. Satu hari saya ketawa 6 jam bersama mereka. Kemudian tiba-tiba saya harus terpelanting di ujung gunung Cihanjuang. Rumah saya sekarang di Cihanjuang nggak ada yang saya kenal saya juga nggak mungkin ke Emirat lagi ya sudah saya di sini untuk menciptakan dunia dakwah baru akhirnya alhamdulillah ya pada berdatangan kepada saya ya dan meskipun saya kehilangan misalnya Emirat saya menemukan yang baru lagi nah, jadi mu'min tidak pernah kehilangan mu'min tidak pernah kehilangan. Dia selalu bisa menciptakan. Apa yang hilang bagi dia, satu dia akan mencipta seribu. Jadi e, seperti itu tadi Teh ya. Heeh, nah, belajar menikmati lingkungan kemudian posisikan bahwa teteh sebagai agen. Agen dakwah, enggak lah harus mendakwahi seperti ini enggak. Dengan akhlak yang baik itu dakwah ya. Dengan lisan yang baik itu dakwah ya dengan apa e, apa karakter kita yang dicintai itu juga sebuah dakwah dan tentu mangga nanti dicari ya lingkungan-lingkungan yang bisa membuat teteh lebih kuat enggak dan harus dicari karena e, manusia butuh lingkungan yang baik enggak ya, gimana deh terima kasih ya untuk penanya terakhir mungkin karena udah mau menunjukkan jam 11 ya ada dari belakang mungkin uh, redis yang paling belakang barangkali mahu ada yang ditanyakan atau mau di share tidak ada Oh ada silakan ramai buka kat boleh buat keselalan Jadi, cara kita tetap melihat jenis jenama itu. Misalnya, oh, ketika kita berjalan kaki, terus kita ada orang yang punya sepeda, ada orang saya punya sepeda, waktu saya juga menjadi orang yang bersepeda. Tapi ternyata ketika sudah diberikan oleh Allah, rasanya sama saja. Terus, maknanya lagi, mungkin dengan orang yang asalnya malam itu atau banyak melakukan dosa besar, bisa. Siapa menjadi cantik cetarulang? Ya terima kasih. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya bersyukur? Jadi terhindar dari penyakit hati ya Tete? Jadi sudah sudah bersyukur masih ada aja di hati itu ya? Yang melihat orang, mungkin kalau gitu kalau gitu mungkin gitu Tete? Soalnya kira sakit juga. Jadi bagaimana caranya dari Tete supaya terhindar dari penyakit hati seperti itu dan bisa tetap bersyukur? Dan apakah mungkin orang yang masa lalunya salah gitu ya? Bisa menjadi cantik dan cetal seperti yang terdekat tadi Cara bersyukur tadi ya, kita sering baca di surat Al-Duhan فَأَمَا بِنِعْمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Teruslah kalian bincangkan, ucapkan semua nikmat Allah Jadi kita absen semua nikmat Allah Seperti saya ngajarin tadi ya Ngabsen semua nikmat Allah Sehingga ketika kita Menuliskan Atau mengabsen semua nikmat Allah Kita dikasih usia seribu tahun pun Tidak cukup Untuk menyebutkan semua nikmat Allah Sudah dikasih usia seribu tahun Tidak bakalan cukup Ternyata eh, nikmat Allah itu Lebih banyak dari Yang dari usia yang kita ja jalami, uh, jadi sebutlah. Jadi ketika misalnya, gimana kabarnya teh selalu di awal, ya alhamdulillah. Jangan jangan di awalnya, jangan. Uh, jadi ah. jangan langsung keluhan. Itu nanti kalau kita terbiasa keluhan, ya. Uh, jadi jadi uh, sesuatu yang yang kita lakukan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan akan sulit kita. Hindarkah, jadi biasakan Alhamdulillah Rasulullah SAW ketika kondisi baik e, Jawabannya Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatim mussalihat Panjang sekali Ya karena Rasul membedakan antara kondisi baik dan kondisi buruk Kondisi baik seperti itu tadi kalau kondisi buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Apa bedanya? Yang pertama tadi, ya, segala puji bagi Allah ya. Semua nikmat ini menjadi ada sempurna karena Allah. Jadi kita bukan apa? Apa? Aku dah, uh, aku dah, ap, ma, apa mah atuh, gimana sih itu? Aku dah, aku dah, aku dah, aku dah Dia bahasa atuh dah, iya itu dah Aku mah apa atuh, uh -huh. gitu ya uh -huh. Ketahuan uh -huh. banget ya, kalau saya abal-abal <gibu> Bukan original uh -huh. Jadi jawaban Rasul ketika kondisi nikmat tadi Ketika kondisi susah, Rasul tetap Alhamdulillah Alakul liham ada kulihat. Jadi kita bisa melihat orang lagi susah atau senang dari jawabannya. Teman saya e, abis melihat ini, melihat peng, pengumuman ujian. Gimana ujian kamu? Alhamdulillah Allah kulihat. Oh ini tanda nggak benar, tanda e, apa nilainya kurang bagus. Kalau Alhamdulillah Allah kulihat. Kalau Alhamdulillah benar mati Mereka semangat. Alhamdulillah benar mati hidup dari musola ketahuan ini uh, nilainya bagus baik buruknya tetap alhamdulillah. Okay. Kemudian uh, selalu melihatlah ke bawah. Kalau ngelihat ke atas terus kita sedang dibimbing oleh hawa nafsu. Kalau ngelihat ke atas dalam masalah dunia kita sedang dibimbing oleh hawa nafsu. Hidayahnya hidayah hawa. Nafsu. Jadi kalau melihat ke bawah Kita sedang diberi hidayah oleh Allah Mau pilih mau bimbingan yang mana Mau bimbingan apa nafsu Atau bimbingan Allah Kemudian Nuh alaihi salam ya Dalam surat al-Isra disebutkan Innahu kana abadan syakura. Dipuji oleh Allah bahwa Nuh ini Hamba yang selalu bersyukur Dikit-dikit dia mengucapkan Alhamdulillah Nemu nasi Alhamdulillah Nemu singkong Alhamdulillah Nemu apa saja Dia selalu ucapkan Alhamdulillah Sampai namanya Saking cetarnya ya Ditulis Di surat Al-Isra Membahananya sampai Ke zaman kita sekarang Kenapa Nuh membahana? Karena beliau selalu mengucapkan alhamdulillah kondisi apapun, nemu apapun alhamdulillah. Oke, okay. uh, apalagi pertanyaannya, masa lalu, masa lalu yang uh, bisa nggak cetar bisa. Uh -huh. Banyak ya kisah-kisah para sahabat yang dulunya ancuran hancuran, -hancuran. <laughs> seperti Umar. Umar tidak bisa hidup tanpa minum minum uh, apa minum kemerah. Benar-benar gak bisa hidup tanpa minum homer Tapi dia bisa begitu cetar Ketika memperoleh Hidayah Makanya taati dulu Allah Setelah taat Allah Kata orang Sholat itu nikmat, berikan nikmat itu Allah Kata orang pakai hijab itu nyaman Berikan kenyamanannya Allah kata orang puasa itu e, Seperti orang siahah Seperti orang E, apa ekspedisi jalan-jalan kemana-mana iya berikan itu kok saya belum belum merasakannya maka mintalah tolong kepada Allah jadi e, Allah itu maha ma, apa menghapus segala yang lalu ketika hambanya ingin e, apa benar-benar memperbaiki diri hidup sih <laughs> ya semangat ya oke okay. udah kan gimana Teteh yang belakang, sudah puas kalian jawab. Sudah mungkin tak ambilah itu ya, materi yang sampai kali ini. Namun sebelum umi tutup dengan doa, kita di sini seperti biasa ada apresiasi untuk lagi semua yang sudah datang ke sini. Kita masih ada doorpraise ya? Yang masih ada tadi doorpraise? Ya? Oh sudah masih banyak. Oh masih banyak. Nah e, di sini umi akan memberikan tantangan seperti yang tadi dikatakan di awal ya? Eh bukan umi teteh ya Allah, syukur Maaf teteh, soalnya biasa uh, di rumah manggil Umi ke ibu. Jadi kalau melihat yang lebih dewasa sempat manggil-manggilnya Umi Umi gitu. Oh ya, uh, teteh tadi tantangannya apa teteh dari teteh mendadak puitis oh, iya. untuk si dia Tahu kan maksud saya si dia siapa? Asma. Coba deh. masa selama ini puitisnya, uh -uh. ya coba ya kita puitis-puitisan. Ah coba maju, siapa yang bisa? Katanya tantangannya adalah uh, Pengen mendadak puitis. Jadi ingin uh, mengungkapkan gitu ya, tapi uh, puitisnya untuk aso seperti itu. Ada yang mau coba dari lagi di sini kepada untuk, tambatan hatinya? Yuk. untuk tambatan hati bisa kepada siapa aja ya, Teh ya? Yuk, enggak? Eh, iya, uh -huh. makasih, ya, Teh. Mau coba? Iya, Bu. Yang sudah yeah. ya, Enggak. Coba lagi, coba lagi. Satu dulu aja lah ya. Oh, kalau oh, itu teh namanya siapa teh? Teh Fmi, Teh Fmi dari mana? Teh Fmi boleh tahu? Dari Pasuruan. Oh dari Pasuruan semua teh. <SILENCIO> Cuma saya dari Pasuruan yang host teh. Eh silakan Teh, mungkin akan memberikan sedikit puisi. Iya. Gimana? Iya. Uh, puisi untuk sang tembatan hati, untuk Allah maksudnya. Dari data aja. Oke kalau enggak operators. ini aja apa aja lah maksudnya ya. maksud saya apa yang ingin sampaikan ah nggak masa sih nggak punya rasa sama Allah nggak percaya ah masa nggak punya jadi kita harus punya kata untuk Allah itu harus punya kata seperti sama pasangan ya kalau kita pasangan cintanya hanya di hati nggak pakai kata nggak bakal ngerti harus pakai kata. Yuk, ya. Oke, dikasih waktu dulu bagaimana? gimana kalau ngikutin bumi tadi Oh, sip sip sip sip sip. Ini kita ah, kata yang tadi. Allahumma ilahu. Oh, Lagi ya. Allah kita sedang kuitis kepada Allah ya, ya, terima kasih Tia Amni, dari dari Zamani ya. Telah ini. Mungkin ada sedikit anak-anak dari kelas lain tadi. Ada lagi yang mau mencoba berkuitis di sini putusan tambatan di sini oh, si. aja kenalan teh sama teteh yang berdua. berdua. Hmm. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Biasanya puisi sama manusia biasa puisi sama manusia. Sekarang latihan puisi sama Allah ya kan? Okay. Sekarang trennya eh, trennya teteh-teteh ya puisi kepada Allah, ya. Kalau kau ini sama manusia, mana biasa? Yo, maga. Yo. Siapa dulu nih? Tata dulu aja. Tato dulu. Atau? Ayo. Siapa dulu? Kesalahan. Ya Allah, jika segala mukmin semakin menyembunyikan, maka aku hilang. Dikencengi lagi. Dikencengi lagi. Pakai ini aja ya. Ini kenceng nih. Tahan. Sebelah sini aja. Ya Allah, jika kesedihan ke dalam sekondeng dan nama-Mu maka aku ridha. Ya Allah, jika setiap harapanku takkan kau kabulkan Agar aku semakin bergantung padamu Maka aku lindung Ya Allah, jika setiap jalan yang terjalur dunia ini Semakin membuat kau lindung padamu Maka itu cukup bagi kamu mm -hmm. Luar biasa ya. cukup. Barakatlah, ini puisi Radjim Subillahirrahmanirrahim Padahal misalnya tidak nah, ini ya Tapi itu arahnya kepada Allah, Allah ridha pada kita. Amin, amin, amin, amin, alhamdulillah. Tapi mungkin tunggu dulu satu lagi. Demi saya di sini teh apa? Selamat. Selamat siang. Mau mau ingin soal pengharapan Kebenaran manusia hanya berakhir Pada Yesus mahal Ketika harapan digantungkan Kepada makhluk selain Tuhannya Ternyata itu adalah sumber kekecewaan Terima kasih Bahwa Ternyata kekecewaan itu Bukan bersumber pada Subjek, ah, sorry, pada objek Yang kita puji Ternyata kekecewaan itu bersumber dari Karena perspektif kita terlalu jauh melebihi dari apa yang kita harapkan Yang tidak sesuai dengan kenyataan oleh karenanya tidak ada hal yang patut kita harapkan kepada manusia Selain pada diri Tuhan Dan tidak ada juga bulan pengharapan Selain kita hanya bersikap sebagai sebaik-sebaiknya Baru Allah itu konklusi tadi ya Bersikap sebaik-baik makhluk Sehingga kita menjadi masyarakat cetar Bagaimana teh? Bagaimana nih cetar? Kayaknya dua-dua teh Cetar bangunku uh, pecah banget. Iya, jarlah. Barakallah, barakallah, barakallah. Eh, eh, tapi sebelum ke sana boleh uh, Kenalan dulu nih. Tadi kan ada yang katanya ee uh, sayangnya menghayati banget tentang harapan. Saya pernah enggak ada uh, berlebihan gitu sama manusia sampai bisa mengeluarkan Penelan saya impah, saya dari Cicahu Iya tetangga Pengarapan banyak Tertama, saya juga baru di baru 4 bulan Jadi saya dulunya masih pakai Kurutunya begitu, masih pakai celana begitu <guruh> Pengarapannya banyak, karena ketika misalkan apa ya kalau kita berbuat balisan orang ya Sekarang kita suka ngeliat orang itu pakai balisan kita atau enggak Orang itu gaji sama kita kita boleh duduk sama dia, kan? Kadang-kadang kita berharap kalau misalnya kerjanya kita jadi mahasiswa yang sudah baik, apakah kita berharap keberadaan mahasiswa senior itu sama tidak? Apakah atau kita berharap bahawa beasiswa meningkatkan atau tidak? Ternyata terlalu banyak berharap terutama kepada manusia dan pria. Itu Ternyata. Waduh. kepada pria, kepada pria. Berarti nanti oh eh, sudah mengalami banyak pengharapan kepada manusia dan ternyata. Juga sudah bangga, sudah bangga Oke, betul tadi Terima kasih telah berbagi pengalaman uh, bersama kita Satu lagi, satu lagi komen uh, Kalau neneh mau kenalan tadi dari mana teteh? Teteh tadi Masa yang tidak Oh <tentang> iya tadi, yang tetangga dari Iya, iya, iya, iya tadi <tentang> uh, ada pengalaman juga dengan uh, berharap Setiap kali <tuh> <tuh> setiap kita harapan bergantung kepada manusia tentulah cawangan ini seperti yang Ali bin Abdul pernah katakan sepain pahitnya sepain pahitnya yang paling pahit ini adalah bergantung kepada manusia seperti itu mula um, mungkin dari harapan harapan tersebut membuat saya bingung dan tidak ada seperti tujuan di ini ia ya, seperti hanya untuk Makan, bangun, tapi biasanya mau apa? Gak ada, maksudnya gak ada tujuan kosong juga ini Sampai akhirnya saya melumpang di rumah saya, di sini, Sama teman-teman saya, barulah saya tahu Oh ternyata tujuan hidup ini seperti ini Jadi besok atau besoknya tadi saya gak mikirin Besok saya, harapan harapan saya seperti harapan saya pengen Pengen bersama disana... Baik seinginan gue, oh, ya? ya. ya. Nah, itu saja dunia sekarang cukup cukup Aku berharap kepada Allah oh, Ya terima kasih Dua dunia luar biasa Terima kasih kate semuanya ya, Silahkan duduk Ya mungkin kate Karena kita waktunya sudah Habis kate nah, Jadi mungkin akan ditutup saja dengan ya. bahan dari kate Bismillahirrahmanirrahim. Jauhan kami dari siksa ya Allah. Wa nasibam minad dhasan. Berikan kami jatah untuk bersama-sama menuju surga. Warzuqna nadzar ila wajhtan karim. Wa warzuqna Untuk bisa memandangmu Untuk bisa <coughs> Menjadi hambamu yang engkau muliakan Di surga nanti Allahumma mani'atazabika falayyadul Siapapun Yang meminta engkau Yang meminta engkau muliakan Maka dia tidak akan Pernah terhina Wa mani'atadabika falayyadul Semua diantara kami Semua diantara kami yang mengemis hidayah kepadamu Yang meminta hidayah kepadamu Maka janganlah engkau sesatkan kami Berikan petunjuk kami Jauhkan diri kami dari kesesatan <tuh teteh> Yang meminta kepadamu Dia tidak akan butuh kepada yang lain Wa man yastaq wa bi kafalay yang meminta kekuatan kepadamu maka dia tidak akan pernah merasa lemah hatinya tidak akan melemah jiwanya tidak akan meragu ya allah manista'a nabika falyaghlib wa man tawakkala 'alayka falyukhayab Siapapun yang bertawakal kepadamu Maka tidak akan kecewa Siapapun yang berserah diri kepadamu Dia tidak akan bersedih Ya Allah Wahai kami, ya muthi tan aqitna, wahai yang maha menolong, tolonglah kami, ya muthi aqitna. Allahumma la tuzein lana amal susu, ya Allah, janganlah engkau buat keburukan itu menjadi baik di mata kami. Tunjukkan bahwa Kemudian kekuat, berikan kekuatan untuk kami Agar kami bisa menjauhi keburukan Allahumma lakirna husna ya Allah irhamna faman ilahun wa irq siapakah Tuhan selain Engkau ya Allah man yarahmunna ghayruk siapakah yang bisa memberi rahmat kepada kami selain Engkau Siapakah yang akan menyayangi kami selain engkau? Siapakah yang akan mengasihani kami? Aku butuh kasihanmu ya Allah Kami butuh kasihanmu ya Allah Man yastur alayna huyrok Siapakah yang bisa menutupi aib kami selain engkau ya? Kami yarzubnaa ghairu, man yusubirnaa ala dunyaa ghairu. Siapakah yang membuat diri kami terus bertahan, terus bisa bersabar, terus bisa tegar kecuali Engkau ya Allah. Engkau menegarkan kami, Engkau meneguhkan jiwa kami, Engkau membuat kami kokoh kalmanujo yoga par surga muya sedang taat kepadamu ketika kami sedang engkau ridoi ya Allah ketika kami sedang bersujud kepadamu ketika hati kami berdetak karena takut kepadamu ya Allah ketika lisan kami selalu berzikir ya Allah Allahumma ahsin khatimatana Allah Bantu kami untuk selalu istiqamah Bantu kami untuk mencari hamba yang engkau rizu'i Allahumma inna na'alamu anna katuhibbuna Kami tahu persis ya Allah Cintamu kepada kami, sayangmu kepada kami Semakin kami lemah engkau semakin menyayangi, semakin kami butuh engkau semakin memenuhi hajat kami. Semakin kami miskin engkau membuat kami menjadi berkecukupan. Allahu la ilaha illahu ahad swa ka fi kulli Allahumma 'inna Allahumma alithna fawadna am hati kami hanya kepada-Mu laa man syaa'a Allahumma innaka ta'lamu maa bi hayati kulluhu al-zahir wal-baatin an ada di diri kami segala kebutuhan zahirka semuanya kepadamu wa natubu kami bertaubat kepadamu dari segala keburukan yang kami lakukan dari segala keburukan yang sulit kami hentikan dari segala keburuk